Get up And nothing gets me down You got it up I see the tussle around And I know Baby, just how you feel You got to roll With the punches To get to watch we are can't you see me standing here I've got my bank against the record machine I am the world that you see I can't just see what I'm being changed Everybody jump! Must sweet jump! Must My sweet jump! Go ahead and jump! Go ahead You see me standing here. I've got my back against the record machine. I am the one that you see. Yeah. I can't just see out of me. Yeah. What's your deal? Yo Mas vielcho Mas vielcho Y getting it yo Mas vielcho Okey. Selamat malam Zwingli. Selamat malam Bang Judika. Tepuk tangan dulu buat Zwingli ini. Seha ngana? So makang ngana, so makang. Makang apa tadi sebelumnya ini makang apa? Ika. Makan... <SILENCIO> Makan ikan. Makang ikan. Iya. Cakalang. <SILENCIO> ah cakalang ya. Eh? Iya ikan roa. Tepuk tangan dulu orang mana dulu. Kau tepuk tangan buat teman temanmu dulu di sini banget luar biasa oke okay. Zingli uh, ini kan satu satunya sebenarnya aku kan hampir hilang harapan sebenernya di idol ini dapat penyanyi yang rock cowok yang suaranya rocker banget sedikit terobati karena masih ada Zingli di sini satu satunya kayaknya yang suaranya rock gitu tapi masih memang ngomongin. nyanyi rock tuh kayak kemarin coach Laso Mas Sari Laso sempat bilang ya nyanyi itu butuh keliaran ya tapi kalau rock tuh memang liar seperti ada berontakan. tapi tetap nada-nadanya kan harus teratur gitu. Kalau masalah nada aku aku gak masalah malam ini. Tapi yang aku lihat uh, kamu masih kurang nyaman di panggung itu. Jadi kamu berusaha untuk menikmati lagu itu dengan apa, uh, menerjemahkan lirik-lirik lagu itu dengan uh, apa ya, uh, gambaran gerakanmu yang akhirnya menurutku uh, agak sedikit kurang pas. Kayak tadi kamu jam-jam terus, sekarang enggak, enggak nggak terlalu nggak harus lompat juga selalu nggak nggak apa apa gitu loh kadang-kadang main mat, apa, mata kamu ke penonton kayak main ke mereka itu akan lebih hidup lagunya gitu jadi lebih mungkin PR-nya menghidupkan lagu itu supaya benar-benar lagunya uh, terasa sampai ke kita gitu tadi kurang masih rocker ada, kali iya, nah itu dia gue bilang bro, berontaknya juga agak terlalu ini tadi terlalu masih hati-hatinya ya oke okay. zulingli halo mas arifin uh, ini salah satu Uh, barusan ketahuan bahwa kamu setelah bernyanyi langsung serak suaramu ya. <laughs> ya, jadi gue mau kasih catatan mungkin juga sekedar sedikit pengetahuan buat semua yang nonton acara ini. Lagu ini milik Van Halen yang penyanyinya saat lagu ini dirilis itu dinyanyikan oleh David Lee Roth. Ya. David Lee Roth itu adalah salah satu penyanyi terbaik di genre rock heavy metal saat itu bahkan diakui sampai saat ini. Bukan hanya karena vokalnya, tapi juga karena stage act-nya. Karena aksi panggungnya yang selalu spektakuler, karena dia juga menguasai banyak bela diri dari Brazil. Dia selalu memasukkan unsur-unsur bela diri dalam stage act-nya, kadang dia lompat, dia salto, dia pakai alat segala macam. Nah, tentunya saya sebagai penggemar genre ini dari zaman saya masih SMP, tentunya berharap itu adalah terlalu muluk dari seorang Zwingli. Tapi minimal sebenarnya malam ini kamu mendapatkan roh dari lagu jam ini, ya. roh dari jam ini, yang mana, yang mana sebenarnya kamu cukup bisa melakukannya tapi sayangnya itulah stabilitas kalau kata Judika tadi, blending antara cara kamu bernyanyi secara vokal dan gaya panggung kamu kadang-kadang suka lepas jadi kalau memang rock itu membutuhkan sebuah penghayatan dan keliaran yang tinggi, aku berharap kamu ada di sini untuk lebih masuk ke genre ini, Zwingli. Pasti itu, mas. Terima kasih. Oke, okay. tepuk tangan sekali lagi untuk Zwingli. Wow. Kalau misalnya ngelihat performnya Zwingli tadi ya, ini ada miripnya sama salah satu uh, juri kita, Iya. Yeah. gitu. Ha -ha. Cuma perbedaannya mungkin kalau yang Zwingli kayaknya bayar salonnya nyicil. Yeah. Kalau Mas Anang kayaknya Udah lunas. Lunas ya, uh... Uh, nyalonnya. Jadi gini sebagai Kan sama-sama biru Mas Anang. Cuma kalau Zwingli ini dikit-dikit warnanya. Kalau oh, Mas Anang semuanya. Ini warnanya biru apa hijau ya? Ijo. Di aku biru ya. ya Tosca ya, antara hijau dan Hayanya biru. Kayaknya ya, yeah, toska. biru kehijauan. Ini kalau sampai gak dibilang hijau, ini yang ngecat tadi malam salahin. <laughs> Sekitar nah, tanya anaknya tidur dimana? Berarti kamu mintanya hijau ya, Nang? Bilangnya begitu bukan jadi kan orang mana gitu ya antara biru sama hijau enggak jelas kalau orang madura hijau ah, bilang biru kadang-kadang tapi -kadang, ini hijau apa biru ya ya masyarakat orang madura sampai sampai dia tadi dia tak iya gini kita tanyain dulu ya kepada para netizen dan juga para ada di rumah kita ya, kira-kira rambut Anang itu hijau ya, coba, coba atau biru birunya yang gak berhasil anang hijau? menjawab dengan tepat jadi iya instagram gua Anang hijau jawab oh iya oh, oh, oh. oh. iya ya, oh, ya, itu itu, itu. Rocker yang udah lunas rambutnya, kalau misalnya pengen tahu aja, menurut menurut lu sendiri tadi sebagai seorang rocker ngelihat penampilan Swing gimana? Dari rocker senior yang rambutnya udah lunas dan Gini. rocker yang masih nyical. Tadi itu yang disampaikan Lasu tuh nggak jelas ngomongnya apa? gitu. -coba, Kenapa? coba dijelasin. Ngawang coba. Gawang-gawang ngomongnya nggak jelas. Nah, ya udah sama Sanang, sebentar. Oke okay, sebentar. Nggak nggak nggak sebentar. Silahkan. Ini Aisong ini Aisong. Iki nyanyi enak apa enggak, So? Nyanyinya ya, ya. enak di depan, ya, terus? tapi tidak terkontrol sampai di belakang. Ya berarti ujungnya kurang. Enak, enak. ya. Ii. Tapi ya, nak aku punya gitu. harapan dia oh, tetap bertahan di sini supaya dia bisa lebih masuk ke oh, dalam jari itu. Maksudnya... Membangun ya, itu tadi kritikan membangun gitu ya. Kalau ya. bisa dari Anang gimana? Ya, gak jelas, kalo Anang ya gak, gak jelas kalau <laughs> Anang itu. Masih dia aku, tetap mempertahankan Mr. Parasoxin. Kalau Mister aku Parajoksi. bilangnya gini, kalau aku bilangnya... Maaf Zwinglia, kamu tadi stick egg-nya yang nanggung banget. Stage egg-nya, stage egg, egg, egg. egg stage bukan egg Bukan stick egg bukan stick egg Stage egg-nya, mas Alang. Sebentar, sebentar, iya, iya, iya. Tinggal adult. jawab gitu, asial gitu saja. Asyaal. Sebentar, sebentar, sebentar. sebentar. Ya udahlah itulah ya, gitu ya. Coba, enggak, enggak, enggak, tirukan dulu, stage yeah, yeah, act. Yeah. Stage act. Yeah. Ah. Yeah. Okay. Benar so, benar so ya, oke. Benar coba, benar coba ya. Ya. Jadi kenapa, stage st st act-nya tadi kenapa emang <laughs> Kamu nanggung kalau huh? mau bebas liar yang dibilang Lasso tadi benar, kamu enggak nanggung banget. Jadi kesannya itu enggak jelas kamu itu loh. Hmm. Kalau emang kalau... Hmm. Sabar, Mas sabar. Perlu hmm. Yo, punya sabar. Ya usah ga usah ngomong lah. Oh, ok, yaudah. Eh, rusak, okay, rusak. Marah-marah. Ya, ya, marah dia, marah, marah. marah, Ketularan ya. Arman. Iya, iya, iya. Ketularan. Dia suka marah-marah, mungkin uh. Pak lagi lelah. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI+. Download sekarang juga di Play Store dan App Store gratis.